Oke kali ini langsung saja sebuah tembang kedua spesial buat keluarga besar. Oh, Juga ada S&P dan Sima ta si. So I hey. Terima mas GMC Community GMC luar biasa